Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Antv yang berbahagia, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah bersama saya Abi Maki, insyaallah jumpa lagi dalam acara yang sangat spesial, acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yakni adalah acara Cahayati. Insyaallah kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan berkunjung ke salah satu tempat yang mana tempat ini sangat berkah sekali. Tempat yang penuh dengan keberkahan yang selalu Allah hujani dengan berkah dan kenikmatan serta siapapun yang berada di dalamnya, insya Allah mendapatkan naungan, ketenangan jiwa dan hati kita. Kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan berkunjung satu tempat yang dinamakan Griya Yatim. Subhanallah, ternyata di Griya Yatim ini. Tempat yang begitu nyaman, sejuk, indah, dan kalau kita gali lebih dalam, ternyata bukan hanya ada anak yatim saja di sana. Kegiatan yang sangat indah, kegiatan yang berbagai macam kegiatan. Insya Allah kita akan gali lebih dalam. Apa saja sih di Griya Yatim ini? Insya Allah kita akan sama-sama untuk mengunjunginya, dan Insya Allah kita akan sama-sama melihat lebih dalam lagi kegiatannya apa saja, kapan berdirinya? Bagaimana orang-orang bisa mengumpulkan Anak-anak yatim Lalu dibinanya, lalu dibesarkannya Dan bagaimana secara syariat Islam Orang-orang yang membesarkan, mendidik Menyayangi anak yatim tersebut Insya Allah kesempatan yang sangat berbahagia ini Akan kita ambil manfaatnya Melalui program yang sangat kita cintai Cahaya hati Mari sama-sama untuk kita berkunjung ke Griya yatim ini Dan insya Allah jaraknya sudah tidak terlalu jauh lagi Dari tempat ini pemirsa Mari sama-sama Assalamualaikum pasukan di Irawan. Oh, alhamdulillah ini uh, griya yatim ya, Pak ya? Alhamdulillahnya ketemu juga. Saya mau berkunjung ke dalam boleh, Pak ya? Insyaallah. Iya. Pemirsa bahagia, mari kita berkunjung sama-sama ke griya yatim ini. Insyaallah kita akan jauh lebih dekat lagi melihat peyati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Iya, asalamualaikum. Ya, apa, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan duduk, Pak. Iya, makasih banyak. Alhamdulillah. Masyaallah. Jadi, ya, ada yang bisa dibantu, Bapak? Iya, kebetulan saya dari eh, ANTV oh, dari betul. program uh -huh. Sahai Hati. Saya lihat Masya Allah ini geria yatim ini ya, Kelihatannya ya. sangat disiplin sekali gitu. Ya, ya. Jadi saya sangat ingin Mengetahui lebih dalam, mungkin pemirsa juga uh -huh. Ini bagaimana kisahnya Bagaimana uh -huh. di dalamnya Bagaimana kegiatan-kegiatannya dan mungkin akan jadi apa ya Jadi ee, Bahan dakwah juga untuk yang lain-lain oh, Jadi kita melihat Mencontoh bagaimana iya. sih Usting yatim ini Cara pengelolaannya, uh -huh. di, Diolahnya dikelolanya. Uh -huh. Jadi kalau boleh mungkin saya lebih Ingin tahu lebih dalam lagi uh -huh. Tentang Griya yatim ini bagaimana iya. gitu. Iya, sih. Ya, kalau di Griya Yatim ini kan kita ada dua asrama ya. Oh, bintra, jadi ya. ada yang di Bintaro sama yang di BSD. Oh. Iya, jadi Bintaro ini asrama putri kebetulan. Yang Bintaro ini asrama putri. Iya, putrinya. Oh, jadi di sini khusus untuk putri. Oh, Dan untuk putranya itu ada di BSD. Iya, oh. nah, yeah, yeah, di sini itu yeah. ada 15 orang. Oh, yang di sini 15 orang saja. Iya, oh, tapi kalau yang di BSD-nya ada 11 orang. Oh, begitu. Nah, jadi kita kan punya yang mukim sama yang menukim. Oh, ya, ya, yang non ya. mungkin itu ada sekitar 205 orang. Oh, yang tidak mungkin ya, ya eh, jadi mereka masih tinggal ada yang sama-sama saudaranya ya, sama ya, yang iya ya, jadi kebanyakan hmm. yang dua paknya. Iya, ya, iya. Kalau boleh saya mungkin apa namanya ingin bertemu sama eh, mungkin ketuanya atau kepemimpinannya ada oh. di sini ya. Iya, iya ah, ada ah, Bapak. Iya, alhamdulillah sebetulnya jadi ada. Eh biar kita langsung panggilkan ya, Pak ya. Boleh, boleh, boleh silakan Pak, Pak. Iya, iya enggak apa-apa, Pak. Saya enggak usah banyak Ya, terima oh, ya ya ya. laki-laki dan perempuan, oh iya mas, dimudahkan untuk membuahkan ya. pakaiannya sendiri. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Apa, kabar, <tuh> ya, apa kabar Pak? Sehat. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hari tu, alhamdulillah lagi kumpul semua pak ya, iya. Ya. Maaf nih ganggu semuanya. Kebetulan sudah ya, tak ya. sabar lagi, saya makanya dari tadi langsung masuk, ingin kumpul, ingin ketemu katanya sama Mbak di atas di depan tadi. Kebetulan Bapak Andi ya, Bapak Adi pak, Papa Adi betul loh, Papa Adi lagi ya. ada di sini, katanya ya. alhamdulillah. Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah. Siapa? Saya, alhamdulillah. saya bimaki dari Antp, ya. program Cahaya Hati Pak. Oh ya. Pak Adi mungkin. Kalau boleh saya tahu, mula-mulanya itu geria yatim itu bagaimana berdirinya itu gitu dan sejak kapan mulainya ada ada geria yatim yang yang berada saat ini? Yang saya tahu di BSD juga ada begini Ya, ya itu bagaimana kisah awalnya itu? -itu? Insya Allah begini Pak. Iya. Dari tahun 2008 awalnya dari perkumpulan setelahnya anak-anak di masing-masing ya. masjid di daerah sekitar Tangerang Selatan, oh, ya, ya. terutama di daerah Cibutat, Ciledug. BSD Iya, iya. Kita melihat bahwasanya banyak sekali anak-anak eh, yang putus sekolah ya terutama anak-anak yang luafa gitu. Nah, kemudian kami uh, sama kawan-kawan berembuk, bersyara ingin bagaimana caranya bisa menyekolahkan anak-anak yang tadinya sekolah jadi putus sekolah, jadi sekolah lagi gitu, Pak. Oh, Ada inisiatif dari teman-teman terutama pembina ya, pembina kami itu, ustaz juga Alhamdulillah sampai saat ini kami sudah dua cabang pak ya. Dua cabang yang, yang di BSD, di BSD itu sama ya? yang di Bintaro. Subhanallah kalau untuk yatinya ada berapa orang sekarang pak yang ada nih di sini ataupun yang di BSD sana? Iya. Kebetulan kita pakai dua sistem pak. Iya iya. Ada yang mukim untuk di asrama dan oh. ada yang tidak mukim kebetulan. Hmm, yang mukim sama yang tidak mukim? Iya. Kebetulan yang mukim itu ada 25 orang. Lakukan sendiri dari laki perempuan. Sementara yang mungkin sekitar 231 Tuh, sama janda ya pak. No, termasuk dua apa? Iya iya. Ya. Jadi dua apa itu Lata. bukan hanya sekedar yang anak-anak saja, Bisa. termasuk yang tidak mampu juga iya, langsung iya. Di, di, di bawah naungan tersebut. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. Allah. Kalau sekarang eh, mungkin kesulitannya untuk masalah ini apa saja kesulitan yang dihadapi sekarang mungkin hmm. dengan banyak yang yatim dan apa yang banyak begitu kesulitan yang pertama kali itu diantaranya apa gitu yang dirasakan mungkin apa kesulitan perbulan apa per tahun atau bagaimana gitu. Oh, gitu kesulitan kami sebenarnya di pertama di dalam pak iya yeah, iya yeah, yeah. oh di dalam itu untuk sistem pengajaran ya yang masih siswanya mengajarkan pendidikan pendidikan formal iya yeah, yeah. ataupun pendidikan tambahan non formal itu belum begitu banyak ya betul-betul kita hanya mengundalkan memberikan sekolah lah istilahnya yang resmi dan kita sekolahkan gitu terus kesulitan dari luar sebenarnya hmm. hanya publikasi aja pak memang kita enggak enggak pakai sistem apa ya istilahnya e, publikasi yang begitu secara marketing Memiliki. itu makanya kita pengen hmm. sekali ada publikasi yang dapat Mengangkat, iya, iya, uh, betul, memper betul. memperdulikan lah ya anak-anak kami Untuk, untuk, untuk uh, apa namanya, tempat ini, gitu ya. Iya. untuk sementara ini mohon maaf nih, mungkin uh, lebih dalam lagi saya bertanya Kira-kira dana yang terkumpul itu dari mana nih untuk uh, yayasan ini ataupun geria daripada yatim dan dua apa ini? Alhamdulillah, dana yang terkumpul memang lebih banyak dari donatur Pak ya Oh, donatur, ya itu donatur pun kan donatur tetap Apa datang siapa aja yang datang hmm. Atau punya donatur tetap sendiri gitu Iya yeah. Donatur ada yang istilahnya datang ya kan yeah. Misalnya uh, Insidental Ada yeah, yang memang yeah, yeah. udah mengakarkan dengan kita menjadi hmm. donatur tetap baik itu donatur pendidikan ataupun ya, ya, ya. donatur uh, kebutuhan barang-barang pokok gitu ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, hasil daripada anak-anak uh, gitu ya ataupun khususnya daripada yatim ini yang yang dididik di sini dibesarkan di sini ataupun diasuh di sini uh, yang mungkin sudah ada berprestasi di mana dimana pernah ikut keluar gitu atau bagaimana ada prestasi di luar E, mungkin apa ada nomor apa ada prestasi di sekolah apa di mana di mana ada nggak kira-kira gitu yang cukup membanggakan buat kita semua di sini gitu? alhamdulillah ada pak sebetulnya yeah, yeah. dari program kami kan banyak pak yeah, jadi yeah, yeah. ada olahraga kesenian prakarya ya silkarian yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. anak-anak kami juga kadang diikutkan di daerah tempat contohnya anak laki-laki diikut serahkan dalam perlombaan dan event-event di daerah BSD. Oh, ya, alhamdulillah masalah, dapat pelanggaran gitu pak. Terus yang perempuan juga alhamdulillah udah bisa membuat pelakarya sendiri yang memang nilai jualnya belum ada lah. Tapi insyaallah untuk kedepannya untuk menjadikan iya. mereka mandiri. Mereka sudah siap untuk menghadapi kemajuan tersebut Yang diganti dengan ya. sekarang ini gitu. Ya. Alhamdulillah, Allah. masya Allah. Kalau mungkin yang paling senang sekali gitu ya, hmm. eh, mungkin sesuatu yang selalu terbayang, selalu indah. Dengan uh, yakin dan doa apa ini? Kira-kira apa yang kesannya itu? Kira-kira yang -kira tidak bisa dilupakan itu kebanggaan apa yang didapatkan dengan uh, yayasan ataupun geria Yakin dan doa apa ini? Kebanggaan pribadi kan ada masing-masing mungkin. Saya bangga karena ini, saya bangga. Kira-kira kebangganya -kira apa gitu yang dirasakan buat para pengasuh di sini, para pengajar di sini itu pak? Uh, iya, menurut ya. saya kemajuan kita bisa banyak pak, bu. Tapi iya, intinya iya. pada akhirnya anak-anak bisa sekolah sampai selesai intinya oh, seperti itu. Bisa menyekolahkan mereka sampai benar-benar selesai dan mendidik mereka sampai mandiri insya Allah Memang itu satu kebanggaan yang luar biasa kalau buat kita ya. Sementara ini mungkin daripada duafa yang ada e, sumbangan apa kira-kira yang yang dapat diberikan daripada yayasan ini ataupun dari griya e, yatim dan duafa ini mungkin kalau yatim tadi seperti tadi ya untuk duafanya biasanya apakah ada ada khusus acara pembagian atau bagaimana segala macam sejauh ini untuk apa itu apa yang telah dikerjakan daripada yayasan yang sangat diberkahi ini kira-kira. Alhamdulillah Pak, setiap bulan yang lu baik janda ataupun yang lu apa mungkin ni Pak ya? Iya iya iya. Kita santuni setiap bulan. Masya Allah, Untuk sekolah mereka, itu. untuk kebutuhan beras mereka, gitu kita santuni. Kebunyian kita juga banyak donatur sembako ya, jadi kita Masya santunin Allah, juga ya. masalah kebutuhan pokok mereka gitu. Masya Allah. Alhamdulillah setiap bulan Pak untuk yang iya, iya. mungkin ya. Alhamdulillah. Untuk mungkin ya. ya. Hmm. Pemirsa TV yang berbahagia, kita nanti akan lanjutkan bincang-bincang kita yang jauh lebih menarik lagi dan setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali. Sahabat cahaya hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan adik-adik juga ustaz dan asatiza yang insyaallah Allah muliakan semuanya enak sekali ya ngobrol nggak terasa dengan bapak Adi ini masya Allah luar biasa ya. uh, apa namanya perjuangannya mungkin Ustad dan Ustadzah juga samalah perjuangannya sama-sama untuk bagaimana anak-anak ini atau adik-adik ini semuanya bisa sukses untuk menghadapi masa depan iya ya. kalau boleh tahu lagi uh, maaf mungkin Daripada adik-adik dan duafa yang hadir di sini gitu Itu dari mana saja apa bebas Terus kalau ada yang mau datang ke sini apa Harus ada persyaratan-persyaratan khusus atau bagaimana gitu ya Kebetulan anak-anak kami yang di sini datanya itu benar-benar ada dari instansi terkait oh ya. begitu ya yang tinggal di sini atau yang mungkin itu siapa saja kita nggak ya, ya, ya. milih siapa saja langsung. tanpa ada persyaratan persyaratan ya. gimana gitu yang terpenting ada keterangan dari mereka tinggal sebelumnya oh iya iya iya berwewenang hmm. kalau memang dari instansi tersebut sudah menyatakan memang betul betul anak itu dua apa ya, apalagi jatim ya. gitu ya iya iya ya. Jadi ya, kita tampung Masya Allah. Di kampung akhirnya di sinilah disimpan. Ya. Masya Allah. Saya jujur saja, mungkin pemirsa yang berbahagia pun, sahabat Antv ataupun sahabat Caiati, Insya Allah semakin apa ya, semakin erat dan semakin tergugah perasaan dan hatinya, karena luar biasa. Satu hal yang sangat indah dalam hadis Rasulullah Wasallam itu dengan mengatakan kalimatnya Wallahila yukmin, Wallahila yukmin Itu Rasulullah begitu bangun tidur, tiba-tiba berbicara seperti Demi Allah tidak termasuk orang yang beriman Siti Aisyah kaget, ya Rasulullah apa maksudnya sih? Demi Allah tidak termasuk orang beriman apabila di harinya itu Bangun tidur sampai dia akan tidur lagi Tidak memikirkan bagaimana umat Muhammad ini Masya Allah para pemirsa yang berbahagia kalau ingin bangkit bersama Rasulullah Luar biasa mudah ternyata caranya. Di sini banyak anak-anak yatim piatu. Di sini banyak doa Pak, tidak usah jauh-jauh. Dalam arti kata ingin dekat dengan Rasulullah nanti bangkit di akhirat, ini anak yatim piatu. Kalau ingin menjadikan kita bersama Rasulullah, ini santuni anak yatim. Tapi misalnya tidak bisa dengan dana dengan apa? Minimal dengan senyuman. Minimal dengan apa lagi? Dengan doa. Silakan. Satu hal yang paling indah, satu hal yang selalu kita angkat derajatnya ternyata Untan kalimatnya anak yatim piatu ini Allah berikan ke dunia ini untuk menjembatani kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita seluruhnya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari adik-adik kita doa pada Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfiruka wa natubu ilaika ya rahman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah Allahumma ya arhamar rahimin irhamna irhamna irhamna ya aziz ya ghaffar ya zalqowatul matin ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang kasihanilah kami ya rahmani ya rahim ya Allah apapun yang telah kami lakukan di tempat ini demi membuktikan kecintaan kami kepadamu ya rabbana ya Allah jadikanlah kami hamba-hambamu yang kuat di dalam menegakkan kebenaran di dalam menegakkan syariat Islam, Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim Jadikanlah anak-anak titipanmu yang diberikan kepada kami ini Yatim piatu ini diberikan oleh mu hakikatnya kepada kami jadikanlah anak-anak ini anak-anak yang berguna anak-anak yang bisa mengangkat derajat Islam bisa mengangkat derajat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rahman ya Rahim jadikanlah anak-anak yatim ini anak-anak yang kau berkahi anak-anak yang kau berikan ilmu yang banyak dan bermanfaat ya Rahman ya Rahim siapapun yang memberikan sumbangan dana ataupun Doa terhadap anak-anak yatim wabil Khusus yang hadir di tempat ini Berikanlah keagungan terhadapnya Ya Allah Berikanlah rizki yang berlipat ganda Ya Rabbana dan siapapun yang telah mengajarnya yang ikut berpartisipasi di dalam masalah ini berikanlah kesuksesan dunia akhirat ya rahman ya rahim ya aziz ya gaffar kami hanya meminta kepadamu dan apapun yang kami pinta pasti akan kau kabulkan karena firmanmu di dalam Al-Qur'an ud'uni astajib lakum mintalah Kau kepada-Ku niscaya Aku akan kabulkan semua permohonanmu kami hanya memohon kami hanya meminta kepadamu ya rabbana Istajib doa ana, Istajib doa ana. Rabbana aatinah, fi dunia hasanah, wa filakhirati hasanat awakin adzaban nafar. Subhana Rabbika Rabbil Azza bi Amma ya Sifat. Wassalamu ala al-Mursalin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi saya sangat senang sekali. Berjumpa di sini dan insya Allah silaturahim kita ini bukan hanya dekar sekedar di sini Insya Allah mungkin satu saat nanti kita akan berkunjung lagi Agar bersilaturahim lagi dan insya Allah silaturahim ini adalah silaturahim yang dirilai oleh Allah Subhanahu Subhanallah Alhamdulillah Pak kami khususnya dari ANTV Sangat senang sekali bisa berkumpul dengan keluarga di sini Dan ada titipan dari ANTV Peduli Mohon diterima dan insya Allah bermanfaat untuk geria yatim dan do'afa ini Mohon diterima Pak Adi Iya, Muhammad, iya, iya. Iya, Insya Allah berkah semuanya ya, Alhamdulillah. Oh ya, Alhamdulillah. Amin, Insya Allah. Waduh, Mas Allahu indah sekali ini, Waduh, bunga-bunga ya. Insya Allah hasil karya di sini. Waduh, sangat senang sekali. Insya Allah bermanfaat. Ini pun nanti kita akan sampaikan ke sana nanti. Terima kasih banyak, ya. Mohon pamit. Insya Allah ketemu lagi nanti. Mari, Assalamualaikum.